Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup, jendela-jendela ditutup. Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di waktu-waktu itu syaitin dari kalangan jin itu sedang berkebaran. Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Lain, lain dunia, dunia menguak misteri. Meluruskan persepsi. Pemirsa, selamat datang di acara lain dunia menguak misteri, meluruskan persepsi. Acara ini akan menyatukan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa di lain dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Berbicara mengenai fenomena pesugihan, ingatan kita tak lepas dari nyawa atau tumbal. TUMBAL adalah sesuatu atau seseorang yang diserahkan sebagai korban untuk suatu keinginan tertentu. Tumbal berkaitan erat dengan dunia mistik, sehingga pembuktiannya sangat susah. Jika kita ingin kaya, konon katanya kita harus menukar secara timbal balik kepada setan yang dipuja itu. Setan memberikan kita harta, dan kita pun harus memberikan sesuatu menurut keinginan setan tersebut. Dan inilah yang kemudian disebut dengan tumbal. Tumbal bisa berupa sesaji hewan maupun manusia, semuanya tergantung permintaan si iblis Latnatullah. Bahkan tak menutup kemungkinan nyawa si pelaku berikut beberapa nyawa keluarganya sekaligus. Memang mengerikan. Kendati demikian, disinyalir masih banyak orang yang nekat ...melakukan kesesatan ini. Ya, sedikit tahu tumbal itu sesajen, Pak. E, barang atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang... ...kepada pemilik, dalam tanda kutip, sebuah penguasa tempat. Jadi, seseorang... Atau bisa manusia maupun hewan atau juga barang yang dikorbankan misalnya untuk apa pembangunan jembatan gitu ya. Atau orang mencari pesugihan. Tumbal itu biasanya untuk korban, untuk cari pesugihan. Yang saya tahu itu me apa, mengorbankan anaknya. Enggak loh, Pak. Itu mungkin akal-akalan jinzah saja sepertinya itu. Tidak percaya, tidak percaya. 100 persen enggak. Saya tidak percaya 100 persen, Pak. Karena pesugihan, apa, apa, tumbal buat pesugihan itu enggak ada Pesugihan ya? yang pernah tahu ada orang yang memberikan sesaji di pantai selatan. Ada orang yang ngasih saji makanan di sebuah pohon yang besar. Dan ada juga yang ngasih uang koin pada jembatan tertentu pada saat melintas. Untuk pesugihan itu biasanya kayak semacam keris gitu. Jadi dia dapat dari orang kayak dukun atau paranormal terus dikasih keris dia simpen nanti bisa akan dapatkan ya semacam kayak dapat rezeki gitu kan. Oh bangunan jembatan, oh ya. dulu mungkin karena zaman zaman dulu ya bangun jembatan biar apa tidak longsor begitu terus kemudian dikurbankan kepala kerbau. Ya saya yang dengar dengar dari perang kampung itu tuyul, terus putih uh, hijau apa babi ngepet. Gunung-gunung ya, kalau di Jawa Timur itu di Gunung yang salah Jawa Tengah Gunung Kemukus ada Kemukus. Gunung apa Kemukus apa ya? Kalau nggak salah itu, tapi nggak tahu belum belum pernah kesana juga. Uh, yang besar kalau di Jawa Barat di daerah Pantai Pamijahan ya kalau tidak salah. Saya kan dari Buyok Lali itu ada sebuah gunung namanya itu ya orang kampung itu nam namain gunung Tugel jadi itu eh, setiap tanggal malam satu suro biasa itu orang berbondong-bondong nginep di situ jadi untuk nyari one sit lah kalau orang Jawa ngomong Belum ada, gak ada cerita yang belum pernah dengar. Pernah dapat cerita ada orang yang pemilik pengusaha angkutan lalu lintas truk, di setiap sekian ratus truk itu pasti ada dia korban yang tergilas oleh truknya itu, seperti itu aja. Waktu di kampung pernah, ya di tempat itu, gunung itu. Alhamdulillah enggak Pak, hanya apa, baca saja, tapi secara langsung teman maupun keluarga enggak pernah Alhamdulillah. Sa di era modern ini tuntutan keinginan semakin menggoda kita untuk melakukan hal dengan berbagai cara meskipun harus melepaskan keimanan kita Fenomena pesugihan begitu laris di kalangan masyarakat kita yang menjadi budak-budak harta demi kesenangan sesaat lalu ia mengorbankan nyawa orang lain agar tercapainya tujuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-abdihi wa rasulihi nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, Pengertian tumbal Di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah Tolak bala Ataupun Dengan tumbal tersebut Maka akan menolak bala musibah penyakit dan semisalnya Kalau kita perhatikan pengertian lain dari tumbal Tumbal adalah sesuatu yang diberikan Untuk mencapai keinginan tertentu Dan tumbal ini erat kaitannya dengan dunia mistik Maka sangat sulit untuk membuktikannya Kemudian tumbal ini biasanya biasa dari hewan ditumbalkan atau manusia atau apapun sesuai dengan permintaan jin wallahu alam Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan siluman yang nanti dikaitkan dengan tumbal maka jika cerita itu benar bahwa orang yang ditumbalkan atau hewan yang ditumbalkan tersebut untuk siluman Maka itu adalah jin yang meminta kepada manusia Agar manusia mendekatkan diri kepadanya dengan menyerahkan tumbal-tumbal tersebut Dan kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Tha'laba al-Khushani Radhiallahu anhu Yang bernama Jurthum Radhiallahu anhu Nabi Muhammad SAW bersabda Al-jinnu ala thalatha Artinya Jin itu Ada tiga macam Fathuluthun lahum ajniha Yatiruna filhawa Seperti Sepertiga dari mereka Mereka mempunyai sayap yang terbang di udara. Wa thulutsul hayat wa kilab. Dan sepertiga yang lain mereka bentuknya adalah ular-ular dan anjing-anjing. Wa yuhalluna wa yaz'anun. Dan sepertiga mereka adalah jin-jin yang suka mengikat-ngikat dan suka mengganggu-ganggu. Apabila berarti jika hewan atau tumbal tersebut dimakan siluman ataupun disantap oleh siluman, maka berarti ini adalah ini adalah jin. Tetapi perlu diingat para pemirsa, kadang-kadang cerita-cerita siluman seperti ini hanya sebatas konon cerita. Belum dapat dibuktikan secara valid. Maka yang seperti ini kita hanya percaya kepada hadis Rasulullah SAW. Karena ketika berbicara tentang hal gaib dan jin adalah gaib dari kasat mata kita tidak bisa kita berbicara kecuali berdasarkan dari, dari Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa kalau ditanya apakah siluman-siluman tersebut mempunyai kerajaan-kerajaan yang akhirnya oleh manusia itu disebut sebagai pesugihan, yang di situ mereka mengadakan ritual pesugihan mencari harta dengan meminta kepada jin dengan mendekatkan diri Menyerahkan tumbal atau sesaji. Maka kita kembali kepada hukum asal. Bahwa jin layaknya dia manusia, dia mempunyai tempat tinggal. Dia mempunyai tempat tinggal. <tuh> Dan sebelum saya berbicara tentang lebih dahulu tentang jin mempunyai tempat tinggal, maka e, di tengah-tengah masyarakat kita ada ritual-ritual pesugihan. Misalkan di antaranya pesugihan lewat monyet, pesugihan... Lewat semedi di goa atau makam Pesugihan bahkan lewat ritual sek ya Artinya melakukan sek di tempat yang disebut pesugihan tersebut Sehingga nantinya mendapatkan kekebalan Ataupun mendapatkan harta Ataupun mendapatkan anak Kemudian Pesugihan di pantai Dengan menyerahkan kepala sapi, atau yang semisalnya. Ini semua adalah pesugihan-pesugihan. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi, apakah siluman tersebut mempunyai tempat, ataupun sigasana, yang akhirnya dijadikan manusia sebagai pesugihan. Maka, jawaban saya hampir sama, bahwa kebanyakan cerita-cerita seperti itu adalah hanya konon cerita, yang merupakan khurofat yaitu sesuatu yang e, tidak dapat dibuktikan secara valid, tidak ada dasar yang bisa mendasari kita meyakini itu secara sadar, tetapi hanya sekedar atau sebatas cerita-cerita orang-orang terun-temurun. Maka cerita seperti ini tidak bisa dipercaya. Akan tetapi jika lau ditanya bahwasanya Apakah Jin yang itu bentuk dari uh, siluman yang itu bentuk dari Jin mempunyai tempat maka dia mempunyai tempat, ya dia mempunyai tempat, pohon-pohon besar, kuburan, kamar mandi, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya kita ketika masuk ke kamar mandi atau WC, Assalamualaikum Allah, kita membaca doa Allahumma inni auzubika min al-kubt siwal khubais. Wahai Allah, aku berlindung denganMu dari al-khubth wal khabaith. Jin laki-laki dan jin perempuan. menunjukkan bahwasanya mereka ini mempunyai tempat. Tapi sekali lagi dan ini nasihat saya kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat-tempat yang dikira sebagai pesugihan yang akhirnya dilakukan ritual-ritual di sana, maka ini hanya kebanyakan sebatas dongeng. Cerita fiktif yang tidak ada yang bisa mendasarinya, maka orang berakal tidak akan terlalu tidak akan percaya dengan hal yang seperti ini. Dan orang yang Muslim senantiasa dia akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik rezeki, harta, kesehatan, jodoh atau apapun dari perkara-perkara kebutuhan-kebutuhan dunia dia. Jangan sampai kita Percaya kepada hal-hal yang mistik, yang masih madhinnah, yang masih ilmunya mendatangkan ke, e, kemungkinan. Bukan pasti. Tetapi kita malah meninggalkan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبَلَكُ Dalam surat Ghafir ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. رَبْكَلِيَنْ بَرْفِرْمَنْ Mintalah kalian kepada aku. Niscaya aku akan ampuni, eh, niscaya aku akan kabulkan kalian. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Aman yujibul muttara ida dahah, wa yashfu al shu'a, wa yaj'alukum khulafa al arq. Ailahum Allah. Kalian mana teringkaru? Artinya, siapakah yang mampu mengabulkan permohonan orang-orang yang dalam kesempitan? Jika ia berdoa kepadanya, artinya ayat ini maksudnya adalah peniadaan. Kata-kata siapakah di sini artinya peniadaan. Tidak ada yang mampu mengabulkan permintaan orang-orang yang dalam kesulitan. Jika dia berdoa kepadanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang maha kuasa al-malik. Allah yang maha pencipta al-khaliq. Allah yang Maha mengatur al-mudabbir ditinggalkan pergi yang kepada yang fiktif. Maka yang seperti ini nasihat karena Allah Subhanahu wa taala tinggalkan pergi kepada Allah, minta kepada Allah seluruh permintaan kita. Dan ketika seseorang minta bahkan seluruh jin dan manusia ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang kurang dari kekuasaan Allah illa kama و التدخيل المحبر الى البحر kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan tidak akan pernah berkurang permintaan manusia bagaikan jarum tersebut rezeki yang dimiliki Allah bagaikan lautan tersebut wallahu alim Para pemeliharaan yang Rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Jin ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala bermaklumkan, wAnhu kana rujalun min al-ins ya'uzun birujalun min al-jin fajaduhum rahqa. Artinya bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari kalangan jin. Maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Dari ayat ini para ulama menjelaskan sebagaimana dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasanya orang-orang di zaman jahiliyah mereka meminta perlindungan kepada para jin dengan mempersembahkan ibadah dan penghambaan diri kepada para jin tersebut, seperti menyembeli hewan kurban sebagai tumbal, bernazar, meminta pertolongan dan lain-lain. Apabila jinnya itu jin kafir atau yang nantinya disebut oleh masyarakat umum sebagai siluman, padahal dia adalah jin. Apabila jinnya itu jin kafir maka dia akan bersekutu dengan manusia tersebut. Dan bisa saja dia mengabulkan permintaan manusia tersebut Tentunya semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kalau ditanya apakah jin-jin tersebut Kalau diberikan tumbal kemudian mentaati apa yang Akan diminta oleh Yang memberikan tumbal maka jawabannya iya Kenapa? Karena Jin terutama yang kafir Yang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan agar manusia Kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Hadid ayat 16 Dan ingatlah ketika syaitan berkata kepada manusia, kufurlah terhadap Allah. Jadi salah satu target operasi jin yang dikomandoi oleh iblis, oleh hilalatullah, yaitu agar manusia kufur terhadap Allah Subhanahu Wataala. Maka, bisa saja terjadi kalau seandainya jin tersebut diberikan tumbal kepadanya, maka pada saat itu jin akan mengabulkan permintaan-permintaannya dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan kalau seandainya kita bekerja sama dengan jin kemudian bisa membuat seseorang menjadi kaya Maka ini bisa saja terjadi, mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai istidraj. Jadi kekayaan manusia yang didapatkan karena bekerja sama dengan jin, dengan memberikan tumbal, itu bisa saja terjadi karena itu disebut dengan istidroch dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "إذا رأيت الله يعطي العبد على ما يحب" min ad-dunya wa ma'asi fa alam annahu artinya jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia apa saja yang dia inginkan dari perkara dunia dalam keadaan dia sedang bermaksiat sedang berhubungan dengan jin memberikan tumbal kepada jin maka ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Hatta iza farihu bima utu Akhadnahum baghta Fa iza humu blisun Sampai Jika mereka Gembira Dengan apa yang diberikan kepada mereka Maka Yaitu ketika mereka Bekerjasama dengan jin Memberikan tumbal Maka Mendapatkan apa yang dia, ni, dia inginkan Tetapi Hati-hati Mungkin itu adalah tanda su'ul khatimah. Kapan dia bekerja sama dengan jin Dia mendapatkan nikmat Kembali dia bekerja sama Kembali dia tumbal Dia dapatkan rezeki yang banyak Maka kami cabut nyawanya tiba-tiba Yang menyebabkan dia Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kalau ditanya sekali lagi Apakah bisa mengakibatkan Uh, kekayaan mendatangkan kekayaan jika bersama dengan jin maka sebagai istidraj bisa saja sebagai istidraj bisa saja wallahu alam bismillahirrahmanirrahim para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ditanya apakah jin bisa memberikan pengaruh buruk kepada manusia. Maka, jawabannya, tidak ada yang bisa memberikan pengaruh buruk ataupun pengaruh barik, baik kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, janganlah takut dengan rumor-rumor atau cerita-cerita mistik. khurafat takhoyyul. Yang menunjukkan bahwasanya Kalau seandainya Pesugihan ini, laut ini Tidak diberikan tumbal Maka akan memberikan Kepada manusia Dia minta tumbal Sungai ini, jembatan, pembuatan jembatan Tidak diberikan tunggal, tumbal Maka dia akan memberikan uh, Meminta tumbal dari manusia Maka jawabannya tidak ada pengaruh apapun yang bisa diberikan jin kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Karena Allah Al-Khaliq, Allah al nafi Al-Dar, Allah salah satunya, satu-satunya yang memberikan manfaat, memberikan modal. Tidak ada yang bisa memberikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Dan saya nasihatkan kepada para umat penyair yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, bahwa jangan pernah takut kecuali kepada Allah. Tidak ada yang bisa membahayakan Tidak ada yang bisa memberikan manfaat Ataupun mendatangkan mudarat Menahan manfaat Atau menahan mudarat Illallah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah An-Nisa Ayat 79 Ma'asabaka min hasanatin Faminallah Tidak ada yang Menimpamu dari kebaikan Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsik apa saja yang menimpa dari keburukan maka disebabkan ulah tanganmu itu pun semua berasal dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala maka jangan percaya kalau seandainya jembatan ini meminta tumbal laut ini meminta tumbal tetapi mendekatlah ke diri kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadith Rasulullah s.a.w. Dalam riwayat Imam Ahmad, مَا تَعَوَذَ مُتَعَوِذٍ بِمِثْلِهِمَا Artinya, tidak ada seorang yang minta perlindungan yang lebih kuat dengan kecuali dengan membaca dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Wallahu a'lam. Para pemimpin rahmati Allah Subhanahu Wataala yang dijadikan tumbal mati dibawa ke alam jin, kemudian hilang entah kemana. Maka cerita seperti ini seperti yang saya sebutkan adalah cerita hal yang berkaitan dengan hal gaib. Maka kita tidak berbisa berbicara tentang hal gaib kecuali dengan dalil dari Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Saya belum mendapatkan bahwa ada jin-jin <coughs> Yang membawa manusia ke alam hal ghaib Ke alam ghaib selain alam barzakh setelah kehidupan manusia Allahu'alam Ada pun kalau kita perhatikan di dalam ajaran Islam bagaimana sebenarnya memberikan tumbal sesaji untuk pesugihan atau untuk yang lainnya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat al-an'am ayat 162 163 qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa ana Allul Muslimin. Artinya katakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya shalatku, sembilihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Rob semesta alam tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa seluruh sembelihan hanya untuk Allah Dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyerahkan sesuatu itu adalah ibadah Seperti menyembelih itu adalah ibadah Maka ibadah tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada Allah di dalam ayat yang lain surah Al-Kawthar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fasalli li rabbika wanhar Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah Maksudnya sembelihlah juga untuk Rabbmu Ini juga menunjukkan bahwasanya Sesaji berupa Sembelihan maka tidak dapat diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berarti siapa yang memberikan tumbal sesaji atau yang sejenisnya Kepada selain Allah Maka hal itu termasuk daripada Menyamakan selain Allah Dengan Allah Di dalam perkara yang khusus milik Allah Dan inilah kesyirikan Inilah yang disebut dengan Kesyirikan Dan jika berbicara tentang dosa kesyirikan Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Jangan pernah berkenalan dengan dosa kesyirikan Dia dosa yang akan menghapuskan seluruh amal. Lain ashroq talayhabatona amal, sebagaimana disebutkan dalam surat Az Zumar dan juga surat Al An'am. Walau ashroqulah habita anumakaniyah amalu. Yang kedua, dia adalah dosa yang akan memastikan seseorang diharamkan dari surga dan pasti masuk neraka. Dan tidak ada penolong sama sekali di akhirat. Dalam surah Al-Ma'idah Allah berfirman. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Wa ma'wahun nar wa ma'lil zalimina min ansar. Dan dosa. Syirik adalah dosa yang mengekalkan seseorang di dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Nisa. Innallaha la yaghfiru an bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala... Tidak akan mengampuni dosa yang menyedikannya. Semoga kita tetap meminta kepada Allah dan menjauhkan tumbal-tumbal yang diberikan kepada jin atau yang disebut siluman. karena itu termasuk daripada kesyedikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum du'uni astajibelakum وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا Pemirsa, banyak cara yang lebih selamat dan lebih berkah Tanpa harus mengorbankan jiwa dan menggadaikan keimanan kita Demi tercapainya keinginan menjadi orang kaya Begitu banyak pintu-pintu rizki yang Allah bukakan. Maka, sudah seharusnya kita menjadi hamba Allah yang ikhlas, kona'ah, dan bersyukur. Allahumma ini as'aluka ilman nafian, warizkon toiban, wa amalan mutakobalan. Sampai jumpa di episode Lain Dunia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain Dunia, Lain dunia. Menguak Misteri Meluruskan persepsi. Lain dunia di Raja TV. Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam